ウォンニャーティコロッシー、サィーポリティック、パーティーパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーティー、ヤングパーングーテ Orang-orang yang kerja untuk departemen itu hanya menetujui y spesifikasinya saja j i k a t i d a k membangun dia Kalau d i k a s i serahan uang untuk membangun, gak akan dibangun Dikemplang jawabnya dimasukin kantong sehingga akhirnya j a l a n pada rusak Kapal koro n gak g ter, terbangun dan lain-lain termasuk kereta r tabrakan dan sebagainya Terima kasih Terima kasih Pak a Dibiu ada Bapak Sony Ya. s i l a k a n Pak Oh iya, kalau menurut saya sih simpel aja, jangan sampai proyek untuk transportasi、uh, tahunan ini dibuat proyek tahunan, sehingga setiap mau lebaran kemudian selalu aja ada proyek jalanan, tapi setelah itu dibiarkan terbengkalai, kalau dipersiapkan ya persiapkan dengan serius jauh-jauh hari, saya kira akan selesai dan jauh hasilnya jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, ada penelpon selanjutnya Bapak Ade? Iya, saya mau berbaik, s a y sangka aja ya. Kemungkinan ini, memang yang mudik-mudik lebaran itu harus memperbaiki diri. Karena kan s e p u l u hari h akhir itu sebetulnya orang pada itikah di mesin, jadi umatnya ini salah ke apa. Justru s e p u 10 hari terakhir itu sibuk pada mudik. Ya begini jadinya gitu loh. Ya, jadi kita itu bukan mudiknya yang kita utamakan. Ya, karena kalau mengeratkan ajaran Islam yang baik dan benar itu, nggak ada. Sepuluh akhir mudik itu nggak ada. gitu. Justru mencari malam l a i l a t u l Qadar. Mungkin Allah juga nggak hari itu. Allah disuruh menjalankan agama yang baik dan benar, tapi pada mudik kita juga mungkin. Terima kasih Pak Ade. Ada Bapak Ari. Ya. Ya kalau saya bilang sih, udah saatnya lah pemerintah itu c o b a memikirkan i n f Nggak panjang lagi untuk menambah infrastrukturnya Sepertinya a di penyeberangan Bakohoni itu kan Jadi setiap maulah barat begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi Kalau perlu, ya karena memang kendaraannya dan、uh, arus transportasinya udah mulai tinggi Dibangun lagi lah, satu jalur untuk penyeberangan begitu kan Supaya、uh, tertumpuk di satu posisi dan menimbulkan masalah begitu, begitu, terima kasih Terima kasih Pak Ari, p、oh, a、yeah. Pak Anilin s i l a k a n Ya,、yeah. yeah, halo Ya s i l a k a n Pak uh, uh, Saya sih harusnya sih kenapa ya Mesti bekerja itu sebelum lebaran ya Apa hari itu Satu, satu tahun dua belas bulan itu Tidak bisa direncanakan lebih matang begitu Karena menurut saya ya、uh, kalau kerjaan konstruksi itu Kalau dikerja buru-buru Hasilnya pasti tidak akan baik Tapi kalau namanya pekerjaan itu kan Sudah berhubungan dengan、uh, budget Berhubungan dengan infrastruktur Dan ada kalak umur bekerja yang seharusnya, jadi nggak bisa bikin, oh bikin jalan hanya dalam waktu dua minggu bagus, dia dua minggu lagi pasti rusak. Tapi kalau dia bikin secara benar, dua bulan sebelumnya sudah dikerjakan atau tiga bulan sudah dikerjakan, mungkin tiga tahun lagi juga masih m a h tahan. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya ini hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran yang membawa ember-ember nama. Uh, mau lebaran mudik lah, tapi, tapi saya kira ini sebenarnya t u h ada terselubung yang menurut saya, saya negatif thinking sedikit. Mungkin、yeah. menghabiskan anggaran dengan e m b e l e m b e l lebaran begitu loh, ya makasih. Terima kasih.、Bap、Pak Johan, selamat sore.、Oh, tawar, Silakan. Iya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa pemerintah kita ini memang... マーレイシアカロキタマオブルジャーランブルビサタカゲンティングエスルトランスポットアシニアジ b ーサンアッバイクジャーンカントクトゥイス Masyarakat di sana bisa menikmati Kegenting dengan Akses bis yang murah dan nyaman Itu satu bukti bahwa negara kita 66 tahun merdeka Tidak menghasilkan Sesuatu yang Halo、yeah. uh, Terima kasih lalu saya,、mm -hmm. bahwa saya setuju dengan pendapat Pak w i Kiyangi yang ditulis kemarin Di harian Kompas Bahwa dari sejak zaman dulu Sultan ataupun raja-raja di Nusantara ini juga tidak berhasil mensejahterakan rakyatnya. Alam kita begitu kaya, penduduk begitu ramah, potensi sumber daya manusia juga begitu baik. Namun yang terjadi adalah entah mengapa setiap kita punya pemerintahan dari zaman dahulu tidak pernah terbukti membuat masyarakatnya lebih sejahtera. Ya, Pak Yustus. Terima kasih、eh, Pak Joan. h Terima kasih saya ke Pak Yustus sekarang. Silakan Pak Yustus. selamat siang. Selamat siang. Nah itu kan adalah salah satu h a l untuk korupsi Ya dimana sering,、uh, kalau semakin sering ada proyek, semakin mudah untuk dikorupsi ya kan? Dan bukan cuma、uh, satu tahun sekali itu sebetulnya Mungkin tiga bulan atau enam bulan sekali selalu ada pembangunan seperti itu Ya kalau bukan dari itu, gimana mau hidup, baik pejabat maupun、uh, kontaktornya kan Makasih, sama siang Pak Andi Ya Ibu Ya s i l a k a n Ya ini cuma salah satu contoh bahwa orang-orang、uh, kita ini berpikirnya jangka pendek semua ya, tidak ada jangka panjang ya.、Uh, semua last minute dikerjakannya, i t u b o r o b o r o bicara master plan ya, itu semua jangka pendek aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak. 私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。私はとても大きいです。 よ、yeah. ね、かったよ。<ジ> Pemerintah yang harus k o n s e n kepada Kondisi itu ya terutama Sebijakan-sebijakannya terhadap Pemerintah daerah ya, yang,、hmm. yang menyangkut misalnya jalan Yang sepanjang tahun menjelang lebaran m a c Terus atau diperbaiki terus Atau di a s p a l terus gitu kan Atau rusak terus gitu kan Sebenarnya dari pihak pemerintah kan Sebenarnya bisa、uh, mengeluarkan Satu peraturan standarnya Untuk membuat jalan untuk jalan utama Yang dimuati beban-beban Berat begitu Harus dengan standar A, B, C gitu Sehingga tidak melakukan satu perbaikan-perbaikan dan perbaikan lagi itu yang pertama Yang kedua, pemerintah harus berani ekspansi juga ya Terutama yang berkaitan dengan misalnya Merak ya Merak itu yang begitu mau lebaran、e、Akses meningkatkan apa transportasi meningkat Kemudian pengangkutan juga meningkat Kemudian kemacetan juga meningkat ya. Memang harus berani ekspansi dalam arti kata Meningkat, ini menambah, ini armada tentunya Selain dari menambah armada, juga menambah pelabuhan gitu Itu kira-kira, terima、Oke. kasih Terima kasih Pak r i o Pak Joni selamat malam Selamat malam Silahkan Pak Joni, mohon f o l l o w m o n g radio dikecilkan ya, Pak ya, ya. Tadi saya setuju aja dengan yang pertemuan pertama ya Cuman、huh. saya tambahin satu aja Terlalu banyak korupsinya itu, itu、uh -huh. Kalau duitnya n a s r u d i n itu salah satunya aja Kalau d i k i r i n kalau k r o h r o r o itu Waduh, dapat berapa itu? Itu aja deh Baik, itu dengan Pak Hari malam? Malam Baik, silahkan Pak Hari Yang baru dikatakan Pak b a r u a k Ya rasanya r a benar sekali ya、mm -hmm. Itu kayak Misalnya Wisma Adit Yang untuk Sikim tadi itu Itu kan k o r u p s i sedemikian Banyak orang korupsi ya DPR, mana-mana Artinya ini belanjang sedikit itu Duit yang untuk bangun Wisma Sikim itu sendiri Kan berarti Wismanya itu Kualitasnya jadi rendah ya Ung sedemikian banyaknya ada yang dua puluh persen lima belas persen lari ke sana kemari mungkin urusan jalan pun kasusnya sama jadi jadi satu kasus. Oke terima kasih Pak Hari dan.